Saatnya berita siang Intro Assalamualaikum, saudara-saudaraun berita siang edisi hari ini Kamis 27 Desember 2018 dibacakan Akhyar dan Vea Artega. Akibat tsunami, penumpang penyeberangan Merak Bakauheni turun. Pertamina segera teken kontrak blok rokan. 2018 panen, KPK tangkap tangan kepala daerah. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum Tim News Rambaevan.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 Ciderun Kementerian Perhubungan mencatat terjadi penurunan jumlah penumpang yang melakukan aktivitas penyeberangan dari Pelabuhan Merak Banten menuju ke Pelabuhan Bakau Heni Lampung seusai bencana tsunami yang melanda di pesisir Selat Sunda akhir pekan lalu. CNN Indonesia melansir, Menurutnya, banyak masyarakat yang masih khawatir dengan situasi ombak di Selat Sunda. Kekhawatiran tersebut, kata dia, menjadi penyebab penurunan jumlah penumpang yang menggunakan fasilitas penyeberangan di sana. Berdasarkan catatan Kementerian Perhubungan pada 21 Desember 2018, sebanyak 51.384 penumpang menggunakan moda transportasi penyeberangan di Pelabuhan Merak. Pada Desember jumlahnya meningkat hingga 66.897 penumpang. Jumlah itu langsung turun hingga setengahnya pasca terjadinya tsunami 23 Desember 2018 hingga 36.585 penumpang. jumlahnya terus turun pada 24 Desember 2018 menjadi 31.241 penumpang. Syedrulun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menyatakan PT Pertamina Parsiru telah membayar bonus tanda tangan untuk wilayah kerja Rokan Riau senilai 784 juta US dolar atau sekitar 11,4 triliun rupiah dengan asumsi kurs rupiah 14.500 per dolar Amerika Serikat. CNN Indonesia melansir Pembayaran bonus tanda tangan memang wajib dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama atau KKKS sebelum penandatanganan kontrak kerja sama pengelolaan blok migas. Pada 31 Juli 2018 lalu, pemerintah telah mengumumkan penunjukan Pertamina sebagai KKKS Blok Rokan setelah masa kontrak PT Chevron Pacific Indonesia habis pada 2021. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Joko Siswanto menyebutkan Selain pembayaran bonus tanda tangan, Perseruan juga telah membayar jaminan pelaksanaan atau performance bond, komitmen kerja pasti atau KKPI investasi untuk 5 tahun. Besaran jaminan pelaksanaan tersebut adalah 50 juta US dolar atau 10% dari KKPI yang nilainya mencapai 500 juta US dolar. Sedaraun tahun 2018 mungkin bisa disebut sebagai tahun korupsi kepala daerah. Sepanjang tahun paling tidak sampai pertengahan Desember 2018, puluhan kepala daerah baik yang masih menjabat atau telah selesai menjabat menjadi pesakitan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. CNN Indonesia melansir berdasarkan data KPK dari 2004 sampai Desember 2018 ...sedikitnya 106 kepala daerah telah sebagai tersangka. Kepala daerah daerah telah sebagai tersangka. ini meliputi gubernur, bupati maupun wali kota, termasuk juga wakil kepala daerah. Untuk tahun ini saja, sebanyak 31 kepala daerah dijerat lewat operasi tangkap tangan, penyelidikan, pengembangan perkara, serta എരാജരാട് kasus dari aparat പഞ്ഞ്കാന് hukum lain. Kasus yang menjerat mereka pun beragam mulai dari മലൈഡരി memperkaya diri sendiri atau pihak lain, gratifikasi, serta pencucian uang. Anda sedang mendengarkan berita utama SRBI FM. Sheldon Kementerian Komunikasi dan Informatika membuka akses Tumblr untuk pengguna di Indonesia. Normalisasi ini dilakukan mulai Senin 24 Desember 2018 setelah Tumblr menyatakan berkomitmen membersihkan platform dari konten pornografi. CNN Indonesia melansir PLT Kepala Biru Humas Kemenkom Info, Ferdinandus Setu melalui Direkturat Pengendalian Dijen Aplikasi Informatika mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan dan hasilnya term diketahui sudah mengubah kebijakan konten pornografi. Nando mengatakan term sudah menunjukkan upaya penanganan konten pornografi yang pernah dilaporkan masyarakat pada Maret Silam. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kemenkominfo memblokir 8 DNS atau atau Domain Name System, TERM. Shadown status Gunung Anak Krakatau naik menjadi level 3 atau siaga pada Kamis hari ini. Sehari sebelumnya, gunung tersebut juga terpantau terus-menerus mengalami gempa tremor. CNN Indonesia melansir, Gempa tremor adalah gempa yang bisa mengindikasikan aktivitas vulkanik di Gunung Api. Jika gempa tremor terjadi, maka mengindikasikan sebuah gunung berpotensi meletus. Berdasarkan data dari stasiun Sertung dekat kawasan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, gempa tremor terjadi terus-menerus dengan amplitudo 9 hingga 3,5 mm. Selain mengalami gegempaan tremor, Gunung Anak Krakatau juga terpantau mengeluarkan asap hitam tebal serta awan panas ke kawasan sekitarnya. sejumlah legislator Iraq menganggap kunjungan mendadak Presiden Donald Trump ke markas Tentara Amerika Serikat di negara tersebut sebagai tindakan yang melanggar kedaulatan. CNN Indonesia melansir, Kunjungan Trump merupakan pelanggaran yang sangat jelas atas norma diplomatik dan menunjukkan pelanggaran dan permusuhannya dalam berurusan dengan pemerintah തിക Pernyataan ini disampaikan tak lama setelah Trump mengunjungi pasukan Amerika Serikat di ഇറാ Sementara pertemuannya dengan perdana menteri Adel Abdul Mahdi batal karena masalah tempat. Bina menganggap kunjungan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kehadiran militer Amerika Serikat dan tujuannya, juga sejauh mana tujuan itu berbahaya bagi keamanan Irak. Dari Newsroom Semi Tanjung Permain sekian berita siang edisi Kamis 27 Desember 2018.